Terima kasih kepada akhram jazaan. Terima kasih kepada al-ustad Maimun Hafidzul Taala yang telah menyampaikan uh, sambutan daripada panitia penyelenggara. Kemudian selanjutnya adalah uh, acara kedua, sambutan tunggal dari Bupati Baca Negara Bapak Haji Setejo Selamat Utama SHM Hum. Uh, dan kepada beliau nya waktu kami Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddunyawatin wassalatu wassalamu ala asyrafil amyail mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbiha jemangin Asadu'allah ilahi allah wa daulah syarikallah Wasadu'allah muhammad dan abduh wa rusuluk La nabiya ba'dah Al-lumasalingala muhammad wa ala Ali muhammad Robis rohli saudri wa yasirili amri Wahlul muqtada milisan iyafkohu koli amma ba'du Yang saya hormati dan saya muliakan Dan senantiasa sama-sama kita tunggu fatwa, nasihat, fitwah Dan juga pencerahannya Pemahamannya tentang Islam yang sesungguhnya Yaitu Al-Mukarram G.H. Afifuddin As-Sidawi Selaku pengasuh pondok pesantren Diaus Sunak Dari Gresik, Jawa Timur Maturnowon terima kasih atas kerahuannya Nunjau di sana Jawa Timur sampai nyeberang ke Jawa Tengah inilah Banjarnegara Ustadz dan Alhamdulillah Wasaghulilah untuk Banjarnegara sampai detik ini aman nyaman dan tentram karena kaitannya dengan tema ini belum pernah barangkali hanya lewat saja yang dinamakan teroris tapi tidak pernah bermukim di Banjarnegara Alhamdulillah. <tuh> juga yang sermati rekan-rekan saya dari forum komunikasi pimpinan daerah hadir ini yang mewakili pak dandim, pak kapolres, juga kepala kantor kementerian agama hadir juga yang makhlik tua majelis ulama indonesia bapak ibu negara, khusus kepada para kyai, para Alim, para ulama, sepuh, tokoh agama, abin dan para Muslim, Muslimin yang hadir dan segenap keluarga besar penyelenggara, panitia khususnya yang menyelenggarakan kegiatan yang sungguh sangat mulia, sangat bermakna, sangat bermanfaat kaitannya dengan situasi, kondisi yang saat ini memang cukup memprihatinkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya yang ada di Banjarnegara. Semuanya saja hadirin hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Amin. Puji syukur marilah kita senantiasa tidak hentinya panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah, karunia dan inayahnya kepada kita sekalian. Singalillah, bersyukurlah pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim berwajah hadir di Pondok Pesantren Payudadi dalam rangka penyelenggaraan Tablik al kajian Islam ilmiah dengan tema anarkisme, terorisme, demonstrasi dalam timbangan syariat bersama Alustad Muhammad Afibudin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Al Basinah, Gresik. Alhamdulillah beliau sudah rawuh di tengah-tengah kita. Sudah terang tentu khususon bagi saya pribadi dan atas nama pemerintah masyarakat Banjarnegara mengaturkan sugeng rawuh, selamat datang dan terima kasih yang tiada terhingga atas eh, Perkenan dan ketulusan keikhlasan Bapak, Bapak Ustaz hadir di tengah-tengah kista Khususnya masyarakat Banjarnegara yang ini adalah satu kegiatan yang spesifik yang khususon Temanya sangat mengena Dan juga Timingnya Atau waktunya sangat tepat Karena kita tahu Semua baik yang Melalui media TV atau elektronik Maupun media cetak Koran surat kabar Majalah dan sebagainya tentunya Setiap hari Selalu Diberitakan Selalu ditayangkan berbagai kegiatan apa berbagai aktivitas masyarakat baru-baru ini kita dikejutkan di LP Cibungan Sleman Yogyakarta belum selesai dikejutkan lagi Kapolsek di Semarungun sana juga dikeroyok oleh masa dan sebelumnya di Oku sana juga Sumatera ada apa namanya pengerusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap uh, Mapol, Mapolres Malungun dan lain sebagainya Belum lagi Ustaz, Kami juga cukup perhatikan Bahawa Penyakit masyarakat ya, Memang masih ini Mungkin perlu nanti Ustaz Bisa memberikan pencerahan Pemahaman kepada kita semuanya Terutama perjudian Juga Apa namanya Perselingkuhan dan perceraian ini utamanya yang sudah keluhan PNS Benar-benar Mas Baryati tidak ikut-ikutan Kenapa dinamakan Baryati Jumpa Edo mungkin ada yang belum tahu Baryati Jumpa Edo itu Baryati itu berlebaran Baryati Jumpa Edo, Jumat Pahing, Eyangnya Sedo Itu jadi Lahirnya berlebaran Jumat Pahing, Eyangnya Sedo Jadi Baryati Jumpa Edo itu kata Pak almarhum Kaji apa Agus Junedi kata sering kalau begitu entah benar atau tidak tapi kalau dikadu-kadukan ya ada benarnya juga. Jadi khususnya di teman-teman PNS ini Ustad saya selama diberi amanah mandat kepercayaan oleh masyarakat Banjarnegara untuk membana amanah ngesui masyarakat Banjarnegara. Hampir satu setengah tahun ini ternyata tingkat ini yang sifatnya baru pengaduan. Belum yang mungkin belum konangan. Mungkin lebih banyak. Belum ketahuan. Ya. Saya khawatir ini karena virus itu secara berjenjang dari Moli Staff. Kemudian mungkin kepala seksi, kepala bagian. Sampai dengan kepala dinas, sekda, wakil bupati Lama-lama nular ke bupatinya. Saya khawatirnya begitu. Ya. Ini <tuh> sehingga saya terketuk apa pikiran saya, semangat saya, hati saya saya mengambil mau ngambil disertasi atau ngambil S3, Pak. Tanpa kuliah tapi, tanpa kuliah. Kenapa? Setelah ini apa mungkin hanya kebetulan atau memang ada rentetannya, ada kaitannya. Setelah para guru ini memperoleh tunjangan sertifikasi, termasuk PNS memperoleh apa namanya tamsil apa, -apa. ini tingkat pengajuan perceraian dan persilungan meningkat nih, sehingga saya mau mengambil disertasi apa tunjangan sertifikasi atau tamsil dan pengaruhnya terhadap kehidupan, kehidupan rumah tangga ditinjau dari aspek biologis. Jadi bukan sosiologis tapi biologis itu lo. Jadi tanpa kuliah akan saya lakukan pelitian ini. Jadi mungkin satu-satunya di Indonesia nanti kalau S3nya tidak pakai kuliah tapi hendak gelar dokter ijasennya ya buat sendiri aja gitu lah gitulah. Tidak usah pakai apa promotor-promotoran. <laughs> ini guyon aja. Dan terima kasih nih Mas Bariyadi yang punya prakarsa ide semasem ini. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa apa memang seperti dulu zaman Rasul bahwa waktu beliau lahir dunia ini sudah kakek-kakek, sudah tua. Ini bagaimana tanda-tanda zaman mau kiamat atau gimana enggak tahu. Tapi yang dulu meramalkan sudah meninggal yaitu Mama Loren apa ya dulu kan Mama Loren itu katanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2009 apa ya, apa 2011. pokoknya 2009 waktu itu. Dia sudah meninggal. Lah, kaitan dengan itu saya yakin dan percaya yang namanya teroris ini jelas bukan orang Islam yang sesungguhnya. Karena apa? Kita tentunya punya pakem kita punya pegangan yang jelas yaitu Al-Qur'an dan hadis dan kita juga punya penganut yang jelas yaitu Rasul kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasalam yang mengajarkan kepada umatnya kepada kita semua adalah mengajarkan untuk kedamaian untuk Saling harga menghargai Saling hormat menghormati Dan Juga saling cinta mencintai Rasul kita pernah diolok olok Bahkan pernah diludain dan sebagainya Tidak membalas dengan kekerasan Inilah tentunya Bahwa sekali lagi Menjadi PR kita Dan kajian kita bersama Tapi yang jelas Saya berterima kasih kepada umat Islam yang ada di masyarakat negara ini, Ustaz sekaligus saya melapor, saya matur di sini ada berbagai ormas Islam, alhamdulillah guyub rukun, guyub rukun, masalah perbedaan, ya, masalah kita sholat dan sebagai puasa, tapi semuanya adalah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada ejek mengecek olok-olok karena masing-masing punya keyakinan, ya. kita masing-masing punya keyakinan sehingga e, di Banjar Negara ini Tentram, damai, guyub dan rukun. Bahkan antar umat beragama pun di sini juga guyub rukun. Karena di sini juga ada forum komunikasi antar umat beragama sedang di e, apa namanya? Tubu Islam atau di Ormas Islam juga ada namanya forum Majelis Silaturahmi Umat Islam MMSUI. Majelis Ratuh Ruhmi Umat Islam Indonesia Banjar Negara Jadi <tuh> Dengan kerauan Ustadz Akan semakin menambah Memantapkan kita Meyakinkan kita tentang apa Sebenarnya teroris Dan apa benar Yang dilakukan teroris bahwa itu jihad Harus melalui cara kekerasan Membunuh orang merugikan orang Dengan cara merampok dan sebagainya Termasuk juga Apa namanya anarkisme demo demo itu saya rasa jelas diatur oleh undang-undang dasar 45 karena itu hak seorang untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kehendak dan keinginannya. Tapi tentunya dengan cara kita orang timur dengan cara yang sopan, santun, pakai etika. Tapi kalau dengan cara merusak apalagi fasilitas negara fasilitas pemerintah yang itu notabene adalah uang rakyat. Namun demikian sekali lagi ada memang yang lebih penting ya. Sekarang juga terima kasih juga mudah-mudahan saya kita-kita ini yang ada di jajaran pemerintah daerah selalu ingat kepada Allah. Karena mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang uh, halal mana yang benar mana yang tidak benar itu tentunya dalam hal melaksanakan roda pemerintahan menjalankan amanah mohon doa restu Ustaz bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rel yang ada baik aturan hukum pemerintah maupun aturan agama karena tiap hari juga saudara-saudara kita tidak hanya apa namanya pejabat tapi pimpinan partai juga sekarang sedang dilayani KPK dan aparat penegak hukum yang lain ini suatu hal pertanda kemajuan perkembangan di bidang hukum sehingga mudah-mudahan nantinya baik perjudian korupsi persinahan atau penyakit masyarakat yang lain benar-benar bisa apa namanya hengkang atau tidak ada yang ada di Banjarnegara ini karena sekali lagi khusus eh, yang menjadi keprihatinan dan menjadi PR kita bersama anak-anak remaja kita yang namanya minuman keras, narkoba dan sebagainya itu tidak hanya merambah kepada generasi tua atau remaja tapi sudah ke anak-anak sekolah kita, anak-anak ya, sekolah kita. Makanya saya mohon juga kepada bapak-bapak kalian, eh, para muslimin selamat semuanya yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Marilah kita ciptakan Banjarnegara yang sejuk, yang aman, yang damai, yang tenteram, yang guyub, yang rukun. Tolong kami bantu dan tolong juga kami ingatkan. Tolong saya diingatkan kalau langkah saya mulai belok, mulai bengkok, mulai keliru hingga tidak sampai ke baru diingatkan malah nanti sudah terlanjur. Tapi dari awal saya selalu ikhlas tulus. Susstro apa dengan cara saling ingat-ingatkan itu adalah hal yang baik dan juga kejadian-kejadian seperti ini kita tentunya tidak bisa menyalahkan e, semata tapi apa penyebabnya apa penyebabnya dan apa obatnya yang perlu kita lakukan sehingga terorisme anarkisme demonstrasi yang berlebihan yang menimbulkan apa namanya kerusakan dan secara e, tidak etis gak sopan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada bisa dihindari. Barangkali itu beberapa hal yang bisa sampaikan dan marilah ini alhamdulillah Ustaz ini tambah terus pesertanya. Ini menunjukkan bahwa semua masyarakat benar, -benar negara benar-benar antusias terhadap kehadiran Ustaz di sini sehingga ingin uh, mendengarkan tausiah, siraman rohani dan nasihat yang tentunya Sangat bermakna dan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu kita. Khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya lagi umat Islam yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dan oh maaf, ini memang kemarin saya acara di Semarang. Kemudian ke Jakarta. Di Jakarta sudah di TV One, Metro dan sebagainya. Termasuk di media sedang bikin deg-degan saya ustadz karena um, kawah timbang sedang meriang sekarang sedang aktivitasnya meningkat padahal ini adalah gunung lain daripada yang lain kalau mungkin ada yang namanya gunung merapi ada yang gunung bromo dan sebagainya itu jelas mengeluarkan kawah mengeluarkan apa namanya letupan kalau di sini letupannya racun ustadz jadi gasnya gas beracun yang tidak bisa diprediksi uh, secara apa namanya alat yang setinggi apapun paling hanya apa memprediksi CO2nya mungkin naik atau turun tapi munculnya tiba-tiba tapi alhamdulillah kemarin saya langsung baru pulang dari Jakarta naik ke atas uh, kondisinya sudah mulai turun walaupun statusnya masih siaga tadi waspada naik siaga kalau sudah awas ini yang sangat membayakan kami sudah mempersiapkan posko tempat pengungsian tapi mohon doa restu kepada semua umat uh, Islam khususnya daripada negara mudah-mudahan uh, hal seperti itu tidak terjadi dan saudara-saudara kita senantiasa dilindungi oleh Allah semata malah amin barangkali itu itu namanya kalah timbang Ustaz dan mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia tepatnya di Dusun Sumber, Desa Sumberjo eh, Kecamatan Batur Sekaligus Saya matur Barangkali punya saudara-saudara Yang di luar kota Mau ke Dieng Wisata ataupun apa Dipersilahkan Bahwa eh, de de Destinasi Atau daerah Objek wisata Dieng Saya jamin seribu persen Aman Tidak 100% Tapi 1000% Karena lokasinya 17 kilo Dari kawah ini Padahal untuk radius Aman 1 kilo Berarti ini 17 kilo aman Kleman Artinya tidak usah Risau khawatir Bahawa gasnya akan sampai ke Dieng itu tidak Karena gasnya ini adalah Merayap ke bawah Tidak seperti waktu sinilah dulu di atas, kalau sekarang ngalir ke Sungai Kalisat Kidul Kalisat, ya Kalisat Kidul di sana, jadi itu pun juga uh, Statusnya Atau kondisinya lemah Tidak begitu melayakan Mereka. Tapi kita tetap waspada Karena itu semua adalah nyawa Kalau menghirup Tidak ada ampun Tanpa ke rumah sakit sudah but Sudah out Sudah meninggal Itu karena makanya saya punya pemikiran, Ustad, mau saya tawarkan ke Amerika atau ke Korea Utara atau ke mana yang sok itu bikin nuklir Pak Tentara, saya tawarkan suruh disedot saja itu, lenunya, racunnya saya taruhkan berapa triliun, ambil silahkan aja nanti biar untuk bangun banjar negara itu, karena itu satu-satunya untuk bisa buat bom atom atau bom nuklir yang Anu apa tanpa harus meramu tinggal nyedot dimasukkan tabung mungkin disebul langsung orangnya langsung kelenger lah gitu aja barang itu. Ya. Ya. Tapi jangan di Indonesia biar di sana kita jual aja biar masyarakatnya malah aman masyarakatnya tenang. Gitu. Ini barang itu aja yang bisa saya aturkan Ustadz inilah bazar negara yang dengan <tuh> Uh, visi kami yaitu apa namanya <tuh> uh, daya saing ya tingkat daya saing tapi tetap berwawasan tetap mengacu kepada ahlakul karimah atau ahlak yang mulia itu yang bisa saya aturkan lebih kurangnya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya bila itu bila tidak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan balasan yang banyak Kebaikan yang banyak kepada Bapak Bupati Banjar Negara Berkenan bisa memberikan sambutan Pada kesempatan ini Dan insya Allah Tiba waktunya kita Akan memulai Acara inti yaitu daurah bersama Ustaz Afifudin Asidawi Dan Mohon maaf Tanpa mengurangi rasa hormat Kepada Bapak Tamu undangan kepada Bapak Bupati, eh, tanpa mengurangi rasa hormat sekali lagi eh, dimohon bisa barangkali eh, lebih nyaman untuk berbalik menghadapnya. Terima kasih. Ya. ya. Dan kepada beliau Ustadz Affifudin. Asyidah Wihabin, Allah Taala, waktu dan tempat kami persilakan.